bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh subhanallah mahasuci Allah walhamdulillah segala puja puji total utuh lengkap hanya milik Allah wala ilaha illallah dan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Wallahu akbar Allah maha besar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmain pada pemirsa dan jamaah kita kaji Al-Kabir Allah yang maha besar <coughs> ada juga Al-Azim Allah yang maha agung Mengapa dalam sholat kita lebih Menajamkan takbir Allahu Akbar bukan Allahul Azim Dalam pemahaman kitab yang diperoleh ini Karena maha agung ditambah maha-maha lain Jadilah Allah yang maha besar Jadi Allahu Akbar menyelimuti keagungannya kita simak surat al-luqman ayat surat luqman maaf ayat 30 29 30 29 30 a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alam tar anna Allah yuliju al fi al-nahari wa yuliju fi al-layl wa yuliju fi al-layli wa sakhara al-shamsa wa qamar Ku li ajari ila ajalim semaunya Allah bima ta'amlun khabir. Zalikah bia Allah hawa al-haq wa anna ma yadgun min duni wa anna Danihil batal, wa an Allah wal Aliyul Kabiir. Tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi maha besar. Sadaqallahul Azim Alhamdulillah Segala sesuatu selain Allah Pasti ciptaan Allah Semua ciptaan Allah Takluk ke dalam kekuasaan Allah Apapun yang Allah kehendaki Kalau disebut Allah Maha Besar Maka itu bukan masalah ukuran karena ukuran itu hanya kena kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamis lihi syai'un tidak menyerupai tidak diserupai apapun tapi karena kita sebagai makhluknya hanya bisa memahami dari ini maka kita bisa adakan pendekatan saya besar atau kecil tergantung kalau dengan gajah jadi kecil tapi dengan semut saya jadi besar Tapi kalau saya AA di masjid ini pasti kecil Benar Kalau masjid ini di kota Bandung Sangat kecil Berarti kita di Bandung ini kecil sekali Bandung di Pulau Jawa hanya sebuah titik Yang luar biasa kecilnya Berarti kita di Pulau Jawa sudah tidak ada apa-apanya Pulau Jawa di dunia juga kecil Dunia ini Dibanding dengan matahari kita Bandingannya adalah Satu matahari itu Satu koma tiga juta Dunia ini Berarti dunia ini hanya titik kecil Dibanding dengan matahari kita Matahari ini Allahu Akbar Kita ini di tata surya Galaksi Bima Sakti Ada bermiliar-miliar bintang-bintang yang paling dekat dengan kita matahari kita ada bintang kecil namanya Sirion itu delapan kali lebih besar dari matahari dan di Bima Sakti begitu banyak miliar dan di alam ini begitu banyak gugusan bintang-bintang gugusan Bima Sakti kecil saja dan Kukusan bintang yang di alam ini begitu dahsyat itu hanya satu di antara tujuh lapis langit yang Allah ciptakan. Ada langit yang lebih dahsyat, ada langit yang lebih dahsyat. Dan langit tujuh lapis ini wasi'atul samawati wal ard. Itu seperti cincin atau giwang yang dijatuhkan di padang pasir. Tidak ada apa-apanya. Dibanding dengan Kursi Allah Jadi jagad yang amat dahsyat itu Ternyata Dibanding kursi Allah itu adalah Kecil seperti Cincin di padang pasir Dan kursi Allah Dibanding ars Allah Itu pun bagai cincin Yang disimpan di padang pasir yang luar biasa Allahu Akbar kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu Aalikum. Begitu dahsyatnya kebesaran Allah menciptakan, mengurus, menggenggam semuanya setiap saat. Latakuhu sinatu wala naum. Tidak ada ngantuk, tidak ada tertidur. Karena kalau ngantuk tertidur, jagaan ini bisa kacau. Sekarang siapa yang besar di dunia ini? Mana orang yang paling hebat Mana penguasa Mana raja Mana presiden Mana panglima Semuanya kecil demi Allah Kalau kita tahu kebesaran Allah Maka semua makhluk itu Sangat tidak ada apa-apanya Bahkan dunia ini saja Kan demikian Rasulullah bersabda Kalau dunia ini ada harga Sesayap nyamuk saja Sesayap nyamuk dunia ini ya Allah tidak akan ngasih minum tuh orang-orang kafir Orang-orang yang ingkar Seteguk pun jual Saking dunia ini Tidak ada apa-apanya bagi Allah Ambil Mau 500 triliun Ambil Mau harta Dan gak dibawa kemana-mana Tetap saja di dunia ini Benar Mau dibawa kemana harta di dunia ini Makanya Orang yang mengenal kebesaran Allah pasti lihat dunia ini tidak ada apa-apanya. Lihat manusia juga yang diagung-agungkan, dihebat-hebatkan, tidak ada apa-apanya, termasuk kita. Apa hikmah yang utama? <tuh> hikmah yang utama adalah jangan pernah kita merasa besar. Kita ini siapa? Hanya makhluk yang dihidupkan Allah, mau ataut begini juga sebentar saja. Lama-lama jadi kurus, kering, dimak mati, dimakan cacing habis nih, kecuali pala kekasih Allah oleh karena itu ingat Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud kebesaran adalah pakaian ku, bajuku, keagungan adalah sarungku. ku barang siapa yang menyaingiku dalam kedua hal tersebut maka aku masukkan keduanya ke dalam api neraka apa yang mau disombongkan oleh kita, benar? Kita dihargai orang lain bukan karena hebat, kita dihargai karena Allah menutupin aib, dosa, kebodohan, kesalahan, kekurangan kita. Maka kesombongan itu benar-benar lah ia dikhulul jannah, tidak akan masuk surga. Menkanafikalbihi mitkaludarotin min kible. <tune> Maka pasti karena kita menjadi orang-orang yang tawaduk, jangan sampai merasa besar hanya dengan otot, dengan pangkat, kedudukan, jabatan, karena bandingkanlah dengan dunia ini saja sudah tidak ada apa-apanya. Yang kedua, jangan melihat orang lain besar, kita hanya boleh mengagungkan apa yang diagungkan Allah, jangan mengagungkan dunia ini. Allah mengagungkan orang-orang yang soleh, memuliakan, nah kita hormati Allah mengagungkan waktu-waktu tertentu, bulan Ramadan, nah kita hormati Kita hanya boleh mengagungkan apa yang Allah agungkan, kita memuliakan apa yang Allah memuliakan Rasulullah adalah orang yang dimuliakan Allah, maka kita memuliakan Al Rasul adalah bagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu SWT Tanah suci adalah tempat yang dimuliakan Allah Kita memuliakan tanah suci Karena Allah yang sudah menentukan demikian Itu bagian dari mengagungkan Allah Tapi kita tidak perlu kagum dengan dunia berikut isinya Wah itu hebat bangunan yang besar Ya kalau Allah mau merubuhkan sekejap juga roboh Jangan mengagungkan apa yang tidak diagungkan Allah Tahu siapa yang diagung-agungkan Allah Inna akromakum indallahi atkakum walaupun pangkatnya rendah tapi dia ahli takwa. itulah orang yang dimuliakan Allah muliakan orang yang dimuliakan Allah insya Allah kita akan kebawah mulia yang ketiga melihat persoalan ini juga enggak ada yang besar persoalan alam yang begini rumit diurus oleh Allah bandingkan dengan persoalan pribadi kita makanya jangan suka stres kalau ada persoalan kita stres itu bukan karena persoalannya besar tapi kita membesar-besarkan persoalan semua persoalan itu sudah diukur oleh Allah cocok untuk keadaan kita makanya orang yang mengenal Allahu Akbar dia tidak akan membesarkan diri tidak akan membesarkan orang lain tidak juga membesarkan persoalan dan nanti ada yang terakhir Siapa lagi yang jangan dibesar-besarkan Dan ada lagi yang jangan dibesar-besarkan Makanya kalau menghadapi pertempuran Rasulullah para sahabat itu takbir Allahu Akbar Cuma sedikit ya Kalau kita dalam suasana damai Di masjid Bagusnya tidak begini Kalau menurut saya ya Allahu Akbar Karena kesannya kan semangat tapi juga ada kesan mau berantem. Kalau di masjid, Allahu Akbar. Begitulah, ya. Kecuali kalau di medan perang, Allahu Akbar. Itu beda lagi. Kan takbiran juga tidak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diproporsionalkan. Nah, adik-adik, salah satu episode dalam hidup ini ada musuh. Jangan membesar-besarkan musuh, seakan musuh itu hebat sekali. Oh, enggak, semua musuh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Benar? Kalau na'udzubillah ya mudah-mudahan enggak sampai nih ada kerusuhan apa-apa. Tapi kalau suatu saat kita harus bertarung, kita harus tahu tuh, musuh itu adalah tetap ciptaan Allah. Musuh itu juga makhluk bikinan Allah Yang hidupnya juga diurus oleh Allah Benar? Jangan sampai kita kagum kepada kehebatan musuh Dengan persenjataannya Enggak, mereka adalah hamba Allah Mau pakai teknologi secanggih apapun Tetap Allah menguasai mereka Ada kalanya kita gak punya persenjataan memadai Seperti para sahabat Perang Badar 300 lawan 1000 Perang Uhud Tujuh ratus seribu min tiga ratus yang pada pulang tujuh ratus lawan tiga ribu menang juga penang perang lawan Romawi karena yakin Allah maha besar yakin keyakinan ini melampaui senjata apapun karena orang yang yakin itu benar-benar dia dicabut rasa takutnya dan ana inda dani abdihi aku sesuai prasangka hambaku Itulah sebabnya ada beberapa bangsa, umat islam yang tidak pernah bisa ditaklukkan karena punya senjata yakin. Jadi jangan sampai kagum kepada kekuatan musuh. Sampai-sampai kita takjub, tidak boleh. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mereka sama-sama penghuni di dunia ini. Musuh itu kan hakikatnya cuma jalan dari Allah. Ladang amal bagi kita. Kalau tidak ada musuhnya tidak rame hidup ini. Bukan kita pengen musuh, bukan kita cari musuh, tapi pas kalau episodenya ada musuh Nah jadikan musuh menjadi jalan pendekat ke Allah Jangan sampai kita lebih takut ke musuh daripada takut kepada Allah Seorang Panglima Islam pada waktu berperang mengatakan musuh itu tidak ada yang bahaya Yang bahaya bagi kita adalah dosa kita sendiri musuh itu cuma jalan kalau kita harus luka-luka kalau jatah kita terbunuh terbunuh tapi kalau niat bener akhlak benar kita tidak lugi luka ataupun terbunuh sama semuanya adalah takdir Allah tapi kalau kita berlumur dosa matinya tidak jadi suhada lukanya pun tidak jadi pahala makanya jangan membesar-besarkan musuh ingat musuh ingat Allahu Akbar Allah yang maha besar yang menggenggam setiap musuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu akbar walillahil hamd. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Duhai yang menggenggam jagad semesta alam, bukakan hati kami ya Allah agar yakin ke maha besaran sehingga tiada kesombongan dalam diri kami sehalus apapun. Tiada ketakaburan, tiada ujub ya Allah. Mukakan hati kami agar mengenal kemah hebatanmu ya Allah. Sehingga kami tidak takjub kepada hamba-hambamu yang Engkau berikan karunia. Namun selalu takjub kepada engkau. Ya Allah cabutlah rasa takut kami dari siapapun, dari apapun. Kecuali hujamkan takut jauh darimu ya Allah. Takut tersisi dari sisimu. Takut engkau tidak ridho kepada kami. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana Binuri nur hidayatik kama nawwatal ardhu bi nur syamsik. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana Waqina azaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kalau mau salat nanti sebelumnya kenanglah ke besaran Allah. Semuanya diurus oleh Allah. Kita ini kecil. Jauhi kesombongan, jangan terpesona kepada kebesaran duniawi, jangan gentar oleh kebesaran musuh dan juga jangan tenggelam merasa dililit persoalan yang besar. Ada Allahu Akbar. Allah yang Maha besar. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.